Salat adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Sesungguhnya orang yang mendirikan salat adalah orang yang mendirikan bangunan agama Islam pada dirinya. Salat adalah tiang agama.